Salah satu artis idolanya Karang Gendeng Jo. Ya. Siapa dia? Kan bukan? Salma Novita Ju pa. Monggo Mbah Lurah Katuran Jekar Semanten wis. Iki anak wedok Selamat sore SNBI Indonesia. <tuk>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 Ya pesto yang tak usai. Cukup sampai di sini supaya kita bareng bersama di Palapa. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Terima kasih Bapak Kapolsek, Bapak Camat, serta Bapak Kepala Desa. Dan terima kasih kepada semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa.